السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وبالحق ليظهر الله أني قول لا إله إلا الله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن الله من الله وحده لا شريك له إقرارا بالتوحيد وأشهد أن محمدا أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله ومن اللهم قينا عند القيام و ارزقنا من فضلك علما اللهم اغفر لنا بما لذ وطاب من طعامنا واغفر لنا ذنوبنا التي نحن معاشنا واغفر لنا ما لا شيء حمى لنا Para jemaah sekalian Baru-baru, ibu, ibu Setelah konflikting, wabarakatuhillah Imanu wa'alaikum warahmatullahi Pada kesempatan sore hari ini Tepatnya kita berada pada tanggal 1 Imadathaniya 14 36 nejriah Allah masih memberikan kita nikmat Dua nikmat yang Allah SWT Berikan kepada kita sekalian Dan dua nikmat ini yang dikatakan oleh para ulama Yaitu ada nikmat yang sifatnya umum dan ada yang nikmat yang sifatnya itu khusus Nikmat yang sifatnya itu umum Yang diberikan kepada orang beriman Juga kepada orang-orang kafir Yaitu yang Contoh dari nikmat-nikmat seperti ini adalah Nikmat sehat Nikmat waktu senggang Nikmat kita masih diberikan uh, Umur panjang Dan seterusnya Kemudian nikmat yang kedua Nikmat yang hanya diberikan kepada Orang-orang beriman saja Yaitu nikmat, berupa, iman, ketakwaan Dan juga dimudahkan dalam melakukan ibadah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kami dimudahkan untuk bertemu dengan para jemaah sekalian Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh berkah Dan dirahmati oleh Allah SWT Dan memberikan kebaikan bagi kita sekalian Adapun pembahasan kita kali ini ya bertema seperti judul buku yang telah dibagikan kepada para Ikhwan sekalian yaitu mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah teroris. Sampai jam. Hingga Sampai jam berapa? Nataru berapa? Baik, nanti uh, penyampaian materi insya Allah satu jam Setelah itu nanti sisa yang ada Kita gunakan untuk menjawab Para aktuang sekalian bisa bertanya masalah-masalah yang dihadapi Baik masalah nanti yang berkaitan dengan materi Ataupun di luar dari materi pun bisa untuk bertanyakan saat ini Baik, uh, kita lihat tentang masalah teroris Terlebih dahulu Karena ini menyinggung masalah yang akan kita bahas ini menyinggung sebenarnya isu-isu yang menimpa kaum Muslimin. Yaitu kadang kalau kita menjalankan agama pasti mendapatkan cobaan, sindiran, semuohan dan komentar-komentar negatif baik dari orang di luar Islam maupun dari kalangan umat Islam itu sendiri. Ya, jadi yang memberikan komentar negatif itu bisa jadi dari orang di luar Islam Ataupun dari kalangan umat Islam itu sendiri Di antara gelaran ini diberikan Contoh saja kalau kita berada di kota-kota besar Saat mungkin ada yang menggunakan jilbab Atau di antara para pria itu ada yang berjenggot besarnya Maka ketika masuk di sebuah mall maka dia akan melewati security dengan pemeriksaan yang lebih ketat dibandingkan dengan orang-orang yang biasa. Dia akan mengalami pemeriksaan lebih ketat dari para petugas security daripada orang-orang yang lainnya. Karena menganggap bahwasanya yang berpenampilan Islamis seperti itu ini dianggap sebagai orang-orang yang dapat memberikan ancaman bahaya. Ini dianggap sebagai orang-orang yang dapat memberikan ancaman bahaya. Ancaman bahaya inilah yang biasa kita sebut dengan meneror atau berasal dari kata teror. Setiap tindakan yang di mana ini wujudnya adalah memberikan teror pada orang lain, tindakan ini diistilahkan dengan terorisme. Tindakan ini diselahkan dengan terorisme Dan istilah terorisme sendiri itu adalah istilah yang umum Yang berbagai macam pihak ketika memberikan definisi semacam ini Mereka tidak bisa menemukan titik terang yang sama Yaitu ada beberapa macam definisi tentang masalah terorisme itu sendiri Ada yang memberikan definisi A, ada yang memberikan definisi B, ada yang memberikan definisi C, dan seterusnya Jadi tidak pada satu pendapat. Jadi pendapat-pendapat yang ada di sini tidak pada satu pendapat. Padahal, ya, yang mengisukan terorisme ini menganggap tadi orang-orang yang berpenampilan Islami itulah yang disebut terorisme, disebut uh, para teroris dan seterusnya. Padahal mereka sendiri tidak punya definisi yang satu dalam memahamkan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan terorisme. Contoh misalnya ada kutipan dari Wikipedia yang ini disebutkan tentang definisi terorisme. Yang dimaksudkan terorisme itu adalah is the apex of violence, yaitu puncak aksi kekerasan. Yang dimaksudkan di sini bisa saja kekerasan itu memang terjadi tanpa teror namun setiap teror itu pasti ada Kekerasan di dalamnya Setiap teror Itu pasti ada kekerasan di dalamnya Jadi kalau ada yang mengancam Dengan ancaman bom ya Kalau ada yang mengancam dengan ancaman bom Ini pasti ada kekerasan di dalamnya Tidak bisa tidak ada kekerasan Namun tindakan kekerasan Ya, tindakan kekerasan ini belum tentu ada teror terlebih dahulu, belum tentu menakut-nakuti terlebih dahulu langsung. Mungkin orang yang ditemui itu langsung dipukul, langsung ada mungkin yang dibunuh tanpa ada teror. Namun yang namanya teror itu pasti ada kekerasan di dalamnya. Adapun pemahaman teror sendiri dalam Islam, ya ini yang harus kita garis bawahi sebelum kita nanti masuk materi yang disampaikan dalam buku. Ini para jemaah perlu memahami bahawasannya Islam itu melarang terorisme. Islam itu melarang terorisme. Kita bisa melihat dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ayat Al-Quran yang menceritakan tentang orang-orang yang melakukan tindakan perampokan di tengah jalan atau dalam masalah fikih ini diselakan dengan kodok torik ya ini istilahkan dengan qottho' thariq yaitu orang yang merampok di tengah jalan. Di sini dikatakan mengenai hukuman-hukuman orang yang melakukan teror semacam itu nanti dirinci menjadi beberapa rincian dan hukuman. Seperti nanti kita lihat pada surat Al-Maidah ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Innamajaza'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ay yuqtalu yusallabu" Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Sesungguhnya Pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya Dan membuat kerusakan di muka bumi Yang dimaksudkan dengan ayat ini membicarakan tentang para perampok Kalau yang kita dengar berita yang baru-baru ini di Jakarta ya Di beberapa daerah di Jakarta Di Depok dan sekitarnya Ini terjadi perampokan seperti itu Yang biasa disebut apa di Timi? Ya, islah diislahkan dengan gugal. Ya, ini dibicarakan dalam ayatin hukumannya. Perhatikan Allah katakan ayyu qattalu maka orang yang melakukan tindakan perampokan tersebut akan dibunuh au yuslabu. Nanti dia akan dieksekusi juga dengan disalib. Ini kata para ulama yang pertama, ini terjadi atau ini dikenakan bagi orang yang meneror sekaligus Merampas barang Dan membunuh Orang yang dirampas barangnya Dia meneror Kemudian dia itu mengambil barangnya Dan membunuh orang yang dirampok. Apa yang dikenakan kepada dia Apa yang dieksekusi kepada dia Yaitu yang pertama Dia disalib terlebih dahulu Tahu ya orang disalib ya Dia disalib terlebih dahulu Dan ini dilakukan di tempat halayak ramai Baru setelah itu Dia diturunkan Setelah dia dipermalukan seperti itu, barulah dia dieksekusi mati. Jadi dia disalib lalu dieksekusi mati sebagaimana disebutkan dalam ayat ini: autqat'a aidihim wa arujuluhum min khilaf. Atau dia akan dieksekusi dengan dipotong tangannya atau dipotong kakinya min khilaf dengan cara bersilang. Yaitu ini sama seperti yang dikenakan pada Orang yang mencuri Orang yang mencuri Ini dikenakan hukuman Tangannya itu dipotong Yaitu tangannya pada apa? Yaitu tangannya pada pergelangan tangannya Kalau dia melakukan berulang kali Dia lakukan kedua kalinya lagi Maka yang dipotong silang Yaitu pergelangan kakinya yang dipotong Jadi tangan kanan dan pergelangan kaki kiri ya, Dibuat silang kalau ketiga kananinya Apa yang dipotong kira-kira? Hmm? Apa yang dipotong kira-kira? Tangan yang kita potong sudah habis Habis juga? Habis juga Sisa aku kena begitu Masih ada tangan kiri kan? Masih ada kaki? Kanan Namun Islam buat masih baik Dibiarkan tadi Untuk tangan kirinya dibiarkan Kaki kanannya itu dibiarkan Setelah dia dilakukan pencurian sampai tiga kali Maka hukumannya adalah Dia dikenai Hukuman penjara Sesuai dengan keputusan hakim Yang memutuskan ketika itu Nah untuk orang yang meneror tadi Sekaligus Dia merampas barang Maka dikenakan hukuman ini Yaitu Dia dipotong tangannya Kemudian kakinya secara silang Yaitu pergelangan tangan kanan Dan pergelangan kaki Kiri Pergelangan tangan kanan dan pergelangan kaki kiri Ini yang dilakukan ketika Dia cuma merampas barang saja Meneror dan merampas barang Tanpa membunuh pelaku yang dirampas Tanpa membunuh pelaku yang dirampas Kemudian Allah katakan lagi A'yun fawminal ard Atau orang ini diasingkan dari muka bumi Yang dimaksudkan sini seperti ini Yang ditafsirkan oleh para ulama syafi'iyah yang dimaksudkan adalah orang ini di penjara karena sekarang kalau mau diasingkan tidak ada lagi cara pengasingan sekarang, nggak ya, mungkin kita bawa ke pulau lain di sini ada di sini pulau yang tanpa penghuni di sekitar dia sini kita di reporting ada yang tanpa penghuni ada ada ya mungkin seperti itu bisa ya namun para ulama karena mengasingkan saat ini itu uh, sangat sulit untuk dilakukan maka yang dikenakan di sini adalah hukuman penjara. Berarti ada berapa hukuman tadi Kalau ditotal Ada berapa tadi hmm? Coba yang pertama tadi Kena hukuman apa Kena hukuman apa tadi yang pertama Disalib eh, Disalib dan Dibunuh pertama Itu karena melakukan Dia mencuri eh, Dia merampok Kemudian orang itu dibunuh Ambil harta dan orang itu dibunuh Kemudian yang kedua Yang kedua yang kedua Dipotong tangan dan kaki secara Besira Itu dilakukan ketika Merampas barang, orangnya dibiarkan Orangnya dibiarkan Barangnya itu dirampas Kemudian yang ketiga Diasimkan Ini dilakukan ketika cuma meneror saja Dia cuma takut-takuti saja, meneror ya. Dia melakukan tindakan teror saja Tidak ada perampasan barang Tidak ada juga yang dibunuh Hukumannya apa? Hukumannya penjara berarti dari ayat ini saja kita dapat simpulkan Islam tidak menyetujui terorisme setuju atau tidak setuju ya Islam berarti tidak menyetujui terorisme orangnya tidak dibunuh orangnya tidak diambil barangnya cuma takut takuti saja eh ya, cuma takut takuti saja menakut-nakuti seperti ini saja kena hukuman penjara apalagi yang lebih daripada itu apalagi sampai Mengambil hartanya Apalagi sampai orang yang diambil hartanya Tadi dibunuh Hukumannya lebih berat lagi Dan dikatakan oleh Imam Zahabi Dalam kitab Al-Kabair Beliau mengatakan Ternyata kalau kita lihat Para pelaku begal tadi, perampok tadi Mereka itu bukan hanya Orang-orang yang mengambil Harta dan membunuh orang tersebut Namun ternyata mereka melakukan Dosa yang lainnya Harta yang diambil tadi digunakan untuk main judi Harta yang diambil tadi digunakan untuk minum-minuman keras Harta yang diambil tadi Mereka gunakan untuk maksiat yang lainnya Berarti dosanya jadi bagaimana? Tambah banyak atau tetap sama? Tambah banyak Jadi double dosa yang dia peroleh Jadi bukan hanya dosa Karena melakukan perbuatan begal tadi Merampok tadi Namun lebih daripada itu Berarti kesimpulannya tadi Kita kembali Ayat tadi surat al-ma'idah ayat 33. Ini tidak ada dalam buku. Nanti bisa dicatat Al-Maidah ayat 33 itu menerangkan Islam tidak menyetujui terorisme. Itu baru dari ayat. Adapun dari hadis. Dalil yang mendukung bahwasanya Islam tidak menyetujui terorisme yaitu dapat dilihat dari hadis dari Abdullah bin As-Sa'id bin Yazid dari bapaknya dari kakeknya itu dari kakeknya Yazid Ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqfuzanna ahadukum mataa akhihi la iban walajat janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang milik temannya dalam keadaan main-main atau dalam keadaan serius. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Waman akhadha asaa akhihi fal yaruddaha." Siapa saja yang mengambil tongkat milik saudaranya, maka hendaklah dia mengembalikannya. Siapa yang main-main atau serius mengambil tongkat milik saudaranya, maka hendaklah dia dia mengembalikannya dulu mungkin ketika kecil ada yang punya kerjaan ya habis sholat biasanya apa sembunyikan sendal teman ya kan sendal temannya sudah taruh di situ benar atau dia taruh di tempat yang biasa dia taruh di situ namun ada teman yang lain sembunyikan satu pasang tadi dihilangkan ya sendal yang satunya dia cari-cari bingung ketika orang bingung kan jadi senang kan tertawa tertawa pas sudah susah mau nangis baru kembalikan. Dia kembalikan sebenarnya tadi. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW alaihi di sini. Ini bagian dari menera. Karena dia takut-takuti tadi, temannya tadi dia takut-takuti. Dalam hadis yang lainnya disebutkan la yahillu lil muslimin ayurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim Ketika dia menakut-nakuti muslim yang lainnya. Ketika dia menakut-nakuti muslim yang lainnya. Berarti seorang muslim tidak boleh mengganggu muslim yang lainnya. Tidak boleh meneror muslim yang lainnya. Dia takut-takuti misalnya pakai sarung putih. Kemudian berpenampilan seperti pocong. Orang takut. Tidak boleh. Apalagi yang sampai lebih daripada itu. Menakut-nakuti dengan meletakkan bom di suatu tempat. Ini jelas tidak dibolehkan. Maka dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapat simpulkan ini dari dua hadis kita dapat simpulkan bahasanya bentuk terorisme ini tidak disetujui dalam Islam setuju atau tidak setuju? Coba lihat sesuatu yang sederhana tadi yang diambil cuma tongkat ini saja dilarang ya ini para ulama katakan. Mereka ketika menjelaskan hadis tadi Itu yang diambil cuma tongkat Apalagi yang lebih daripada itu Apalagi disini sampai mengancam nyawa Maka Islam asalnya tidak mengetajui Tindakan-tindakan teror Semacam itu Menakut-nakuti semacam itu Jadi Kalau kita mau menilik Atau kita mau melihat Sebenarnya Gelaran terorisme tadi ini bukan datang dari orang Islam Namun ini adalah dari media-media barat Mereka nah yang memunculkan istilah terorisme Supaya orang yang pemahamannya itu bagus Orang yang tadi Islamnya sudah kuat Orang yang tadi penampilannya itu penampilan Islami Ada wanita itu yang berjilbab Itu diidentikan dengan teror Sehingga orang akhirnya menjauh dari orang-orang semacam itu Akhirnya orang-orang sepanjang tadi ketika ingin beragama Jadi tidak semangat Ketika ingin menjalankan syariat Akhirnya tidak semangat Karena selalu mendapatkan komentar-komentar negatif Yang awalnya asalnya dari media Yang awalnya itu asalnya dari media Ini asalnya bukan dari ya Kiai-kiai kita atau ulama-ulama kita Atau ustad-ustad kita yang menggelari Namun ini dari luar Islam Menggelari orang-orang yang berpenampilan semacam itu Itu adalah orang-orang yang dianggap teroris Padahal kalau kita memenilik sejarah Beberapa pemboman yang terjadi di masa silam Di muka bumi ini Ada pemboman yang sampai mematikan hingga ratusan ribu orang Ya ada yang mematikan juga sampai puluhan juta orang. Seperti misalnya kita mungkin pernah dengar nama besar Hitler. Hitler dari mana? Hmm? Dari Jerman. Ya, bukan dari Biak ya? Dari Jerman. Dia telah membantai enam orang Yahudi, enam juta orang yang hidup. Bukan 6 orang 6 juta orang Yahudi Plus 60 juta orang juga pada perang dunia kedua 60 juta orang juga pada perang dunia kedua Hitler itu muslim atau bukan? Hmm? Hitler muslim atau bukan? Bukan Membunuhnya lebih banyak Hah? Membunuhnya lebih banyak 60 juta orang ada lagi yang terkenal dari Cina, namanya dulu dia pernah berkuasa dan dia namanya adalah Mao Zedong dari Cina. Dia membantai kisaran 14 sampai 20 juta orang. Ada juga yang bernama Joseph Stalin ini juga terkenal. Dia telah membunuh 20 juta orang. Joseph Stalin dan Mao Zedong tadi dua-duanya. Bukan muslim Namun pernah gak mereka di teroris Tidak pernah Ya Hitler tuh tidak ada yang pernah Menganggap dia teroris ya. Namun orang yang baru masuk mall saja Yang penampilannya pakai peci saja Itu sudah dianggap teror Sudah dianggap teroris Padahal belum ngapa-ngapain Baru masuk pintu Baru masuk security Bahkan sekarang ini ada peraturan negara lagi ya Ini negara Indonesia Negara yang mayoritas itu Islam orang yang punya nama Muhammad itu juga bisa kena e, blacklist nanti ketika di bandara. Maksud daftar hitam. Ya, maksud daftar hitam yang punya nama Muhammad. Oke, ya, saya namanya Muhammad. Ini sudah bisa kena daftar list. Apalagi penampilannya seperti ini. Ya. Dianggap yang lebih meneror ini adalah orang Islam padahal ini sebagai pembunuh-pembunuh yang ya, lebih banyak yang dibantai. Kalau kita mau anggap orang-orang Islam yang melakukan teror atau melakukan pembantaian yang banyak, zaman Hussein itu paling cuma sekitar seratus ribu orang yang dia bantai. Seratus ribu orang di negara kita ada enggak? Dulu zaman dulu yang membantai banyak, hmm? ada enggak orang Indonesia? Ada tidak? Tidak tahu? Tid ha? Belum ada? Ada. Itu paling cuma sekitar 500 ribu orang yang dibantai. ya Ada orangnya. Ada sekitar 500 ribu orang. Tadi coba bandingkan dengan yang non-muslim. Puluhan juta orang yang dibantai. Itu lebih banyak. Namun kalau orang muslim yang berbuat maka disebut teror. ya Sebut teroris. Namun kalau non-muslim sama sekali tidak. Bahkan mungkin disebut pahlawan. Atau orang-orang yang berjasa. Atau orang-orang yang punya nama besar intinya di sini para ikhwan sekalian yang tadi kami jelaskan ya ini adalah uh, penyebutan gelar terorisme tadi ini bukan berasal dari Islam itu sendiri bahkan tadi kita simpulkan bahwasanya ayat Al-Qur'an tidak menyetujui terorisme begitu juga dengan hadis hadis Nabi saw juga tidak menyetujui terorisme nah sekarang Beberapa ajaran yang ada dalam agama ini ya, beberapa ajaran yang ada dalam agama ini ini yang biasanya jadi kritikan. Mulai dari ya berjenggot yang tadi kami sebutkan, mulai dari wanita itu berjilbab besar atau bahkan sampai menutup wajahnya atau mungkin ada yang memakai celana di atas mata kaki. Beberapa ajaran yang ada tarulah itu ada perselisihan di antara para ulama. Ya, Tarulah itu ada persen diantara para ulama Namun kita harus pahami Berpenampilan semacam tadi Sampai pun kepada masalah menutup wajah Ini adalah masalah yang Para ulama sepakati itu adalah Bagian dari ajaran Islam Namun nanti mereka bersisi pendapat Apakah ini wajib atau kasunnah Apakah ini wajib atau kasunnah Dan ada yang menganggap sebagian ajaran Yang tadi kami sebutkan itu adalah wajib Namun semuanya sepakat itu adalah bagian dari ajaran Islam bukan budaya barat. Dan bukan sifat-sifat dari orang yang suka meneram. Ini harus dipahami terlebih dahulu. Sehingga kalau ada yang berpenampilan semacam itu. Maka kita harus pahami. Kita harus hargai. Sebagaimana ketika kita melihat saudara kita. Yang punya pemahaman yang berbeda dalam masalah agama cuma karena perbedaan ijtihadiyah. Cuma karena perbedaan permasalahan fikih yang di situ masih bisa ada kira. Masih bisa ada perselisihan pendapat. Misalnya dalam masalah sholat Ada yang ketika habis dari rukuk ada yang bersedekap, ada yang tidak. Kemudian misalnya lagi pada masalah tahiyat, ya ada yang mengangkat jarinya mungkin dari awal tahiyat Yaitu At-Tahiyatulillah Dia sudah mengangkat jarinya Dan ada yang di tengah-tengah Ketika membaca Asyadu Allah ilaha illallah Ada enggak seperti itu? Ada Itu permasalahan istihadia fikhiyah Ada pendalilan yang itu cuma pemahaman Dari beberapa pemahaman dalil saja Yang tidak ada dalil yang qat'i Tidak ada dalil yang pasti Jadi ulama menafsirkan seperti ini Yang satunya menafsirkan seperti ini Ketika itu Masih bisa kita hargai namun semuanya sepakat dua-duanya itu masih bisa ditolerir dan dua-duanya itu masih termasuk ajaran Islam. Ya, dua-duanya masih termasuk di dalam ajaran Islam. Berbeda kalau misalnya pemahaman yang ada ini di luar dari pemahaman Islam misalnya mengakui ada lagi nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak kita berkeyakinan seperti itu? Boleh enggak? Tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para Para Nabi. Ya, ini pemahaman ini tidak bisa kita katakan wah itu kan pemahaman yang masih bisa diterima juga. Ada yang punya orang Muslim meyakini nanti ada lagi Nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Sallam sendiri mengatakan bahwasanya beliau adalah khatamun Nabiin. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penutup para Nabi. Berarti tidak ada lagi Nabi setelah meninggal Nabi Sallam yang ada lagi. Ya, maka kalau ada yang mengakui misalnya Menyirza gulam Ahmad Dari kalangan apa? Ahmadiyya Mengakui lagi ada Nabi S.A.W Maka dia bukan Muslim Karena dia sedang me menyelisih Prinsip pokok dari agama kita Ini adalah prinsip pokok Tidak bisa ditolerir Ya, tidak bisa kita katakan bahwa Ah, itu pemahaman kita beda-beda seperti ini Yang penting kita satu, tidak bisa Pemahaman sudah beda, karena usul Pokok dari akidanya sudah berbeda, usul atau pokok akidanya itu sudah berbeda. Begitu juga misalnya dengan pemahaman, orang menganggap semua agama itu sama, Yang menganggap semua agama itu sama, sampai orang yang menyembah berhala pun sama dengan orang Muslim yang menyembah Allah, ya sampai ada yang menyembah yang tiga disamakan juga dengan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini prinsip yang bertentangan dengan prinsip Islam karena Islam menganggap Ya, bahwasanya innad dinana innallahi Islam. Sesungguhnya agama ini diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may Islam dinan fala yuqbala Siapa yang mencari-cari ajaran selain Islam, maka ajaran tersebut tertolak. Ini prinsip pokok. Tidak bisa kita katakan ah sudah yang penting kita satu. Terlihat sama-sama Islam, terlihat KTP kita sama-sama Islam tidak. Ketika ini yang diselesai adalah masalah pokok maka tidak bisa kita keliru. Tidak bisa kita katakan, "Wah, kita masih saudara, tidak bisa." Kita harus nasihatinya, bosesnya pemahaman itu pemahaman yang keliru. Pemahaman yang menyisi prinsip pokok Islam. Ya, ini adalah prinsip pokok Islam yang berkaitan dengan syahadat. Ini keduanya tadi yang saya sebutkan adalah berkaitan dengan masalah syahadat. Begitu juga misalnya dalam masalah pokok lagi tentang masalah tauhid ada yang meyakini bahwasanya benda-benda tertentu itu punya keampuhan bisa melariskan dagangan bisa sebagai pengasih bisa sebagai penglaris bisa membuat orang itu jadi kebal dari senjata dari bacokan dari peluru ya bisa membuat seseorang itu sembuh hanya mungkin karena memakai Cincin, karena sekarang yang model yang paling ini sekarang apa belinya? Laris nggak sebatu apik? Laris juga di sini? Tidak. Ya, tidak laris, oh, berarti bisa jadi lahan bisnis sebenarnya. Gitu. Namun di sini dengan catatan tidak ditambah dengan keyakinan-keyakinan bosnya benda ini punya keampuhan. Sekedar pakai sama seperti kita pakai cincin. Nabi sawal pernah tawarkan kepada sahabat yang ingin menikahi seorang wanita. Nabi SAW suruh dia cari cincin dari besi Berarti cincin dari besi itu boleh Nabi SAW sendiri memakai cincin dari Perak ya. Dan beliau melarang Laki-laki itu memakai cincin dari Emas Dan Nabi SAW pakai cincin di jari apa? Di tangan apa? Hmm? Di jari Kelingking tangan Tangan kiri Di jari kelingking tangan Kenapa demikian? Karena jari klengking ini jari yang tidak berfungsi. Ini nggak bisa angkat galon. Ada yang pernah angkat galon seperti ini? Tidak bisa angkat galon. Ya? Kalau pegang barang-barang berat dengan empat jari ini. Dan jari kanan ini lebih sering digunakan daripada eh, tangan kanan ini lebih sering digunakan daripada tangan kiri. Sehingga dipilih beliau pilih jari klengking. Pada tangan kiri untuk jari beliau Yang dipakai untuk cincin Dan di cincin ini Bertuliskan Muhammad Muhammad Rasulullah Muhammad utusan Allah Tujuannya apa? Kalau sekarang takmir masjid Itu biasanya kalau buat surat itu pakai stempel Ya ya? Nah, misalnya stempelnya itu di cincinnya tadi Jadi kalau ada surat itu dikirimkan ke raja-raja Yang ada di luar daerah Beliau tinggal stempel Ini stempelnya Tulisan Muhammad Rasulullah. Kalau ini ditambah tadi, asalnya cincin itu boleh digunakan, namun ditambahkan keyakinan bahwasanya ini jadi penglaris. Biar cepat dapat jodoh. Ya, jadi pengasih, biar cepat kaya. Penglaris itu tadi biar dagangannya itu orang datang terus, konsumen itu datang terus, ya. Datang ke warungnya sekali nanti datang lagi. Ya, jadi banyak konsumen yang datang cuma gara-gara cincin yang dia pakai cuma gara-gara cincin yang dia pakai. Maka keyakinan ini adalah keyakinan syirik. Dan Rasulullah itu mengatakan man ta'allaqa bihimatan faqat asyrah. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ada yang berupa raja, raja itu tulisan Arab yang cuma dipasang di dinding, enggak jelas tulisannya. Kadang tulisan Arabnya disusun jadi bentuk seperti orang. Kadang tulisannya disusun jadi bentuk seperti bintang Kadang tulisan Arabnya itu disusun jadi Gambar seperti orang sujud Pernah lihat seperti itu? Kira-kira bisa baca enggak? Hmm? Kalau ada tulisan seperti tadi Bisa baca enggak? Enggak bisa, enggak jelas juga kan itu tulisan Arab apa Bisa jadi itu Al-Quran Bisa jadi bukan Al-Quran Namun orang punya keyakinan macam-macam tentang Rajah, itu disebut dengan Rajah Rajah, Rajah semacam itu Ya, ada yang sebagai penglaris dan fungsinya sama dengan cincin tadi. Intinya, ini juga bagian dari jimat yang tidak diperbolehkan. Dan ini prinsip. Prinsip akidah. Prinsip akidah tinggi tadi yang saya ajarkan, ini berkaitan dengan dua kalimat syahadat tadi. Ada yang menganggap bahwasanya ada yang agama yang benar selain Islam. Ini prinsip, maka kalau ada yang menyelisihinya keliru. Prinsip lagi ada yang meyakini misalnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada nabi lagi maka prinsip ini keliru. Kemudian ada prinsip lagi yang membolehkan misalnya pakai jinjing dengan keyakinan-keyakinan tertentu semacam tadi. Ini juga adalah keyakinan yang keliru. Ini tidak bisa ditolerir. Harus menasihati saudara kita tadi yang punya pemahaman seperti ini dan bisa jadi gara-gara punya pemahaman seperti ini akhirnya keluar dari Islam. Ya, karena kerja itu dalam kesyirikan, karena mengakui setiap agama itu sama atau karena Mengakui ada Nabi Suha dan Nabi lagi Sepeninggal Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Ini prinsip Dan kita kembali ke tiga hal tadi Tentang masalah jilbab, Tentang masalah berjenggot Tentang masalah misalnya Dalam masalah penampilan pakaian tadi Ini para ulama itu Sepakati Semuanya adalah bagian Dari ajaran Islam Namun memang benar Bahwasannya ajaran seperti ini Apalagi kalau kita jauh dari agama Kita tidak mengenal majelis ilmu Kita jarang duduk di kajian seperti ini Atau tidak pernah membaca buku-buku Islam Atau tidak pernah mendengar dari penjelasan para ulama yang ada misalnya di TV-TV Islam Kalau tidak pernah seperti itu tidak tahu tentang ajaran-ajaran yang ada Maka asalnya Islam Ajaran Islam saat ini Ingat ya, ini ajaran Islam saat ini Di tengah-tengah kita saat ini Di mana penduduk kita di Indonesia itu adalah 200 juta orang 200 juta orang Namun banyaknya tadi Sedikit yang amalkan Banyaknya tadi sedikit yang amalkan Standarnya coba Kalau mau hitung, ini dianggap asing Coba lihat Jemaah ya, salat subuh Jamaah Salat Subuh di misis sini berapa? Atau misis Baytu Rahman lah di biak sini berapa? Satu Saf ada? Hah? Atau setengah? Setengah juga tidak sampai. Sepertiga? Ya, seperempat mungkin ya? Ini mungkin. Itu masih mungkin nah, Ini masih mungkin. Namun sebenarnya harusnya ya kita ini di daerah Papua ini adalah minoritas. Muslimnya itu minoritas kan? Ya? Muslimnya minoritas, hafnya semakin kecil seperti ini harusnya semakin baik, semakin semangat untuk beragama. Orang-orang di Eropa sana jumlah mereka itu sedikit Muslimnya, yang mereka agamanya itu semangat. Ya di tengah-tengah kita ini ya sedikit, ya takkah sedikit lagi yang jalankan agama? Yang saya tahu kalau yang di Indonesia yang di daerahnya itu minoritas, namun semangat menjalankan agama itu cuma di daerah Bali. Ada suatu masjid di sana yang namanya Masjid Baitul Makmur Di daerah Denpasar Itu jamaah subuhnya Itu di daerah perkampungan muslim Jamaah subuhnya itu ada seribu orang Setiap subuh Ada di sini rekor untuk ini Jamaah subuh ada seribu orang Seribu orang loh Ini jamaah subuh loh Bukan jamaah sholat, sholat jumat Jamaah sholat subuh Maka coba bayangkan bagaimana sholat maghribnya Bagaimana sholat isya-nya? Kita kan yang ramenya maghrib isya kan? Ini yang ramenya ini sholat subuh. Ya, itu setiap hari loh, itu jamah setiap hari. Apalagi hari Sabtu dan Ahad kalau pas libur itu lebih ramai lagi. Ya, nanti silahkan dicek ada di masjid di dan pasar sana yang namanya masjid Baitul Makmur. Jadi sesuai dengan nama masjidnya selalu makmur. Ya, seharusnya kalau minoritas semakin semangat. Ya, karena kita dikucilkan. Dengan orang yang banyak di sekitar kita, seharusnya semakin semangat. Namun keadaan di sini daerah timur Indonesia itu rata-rata mulai dari Maluku sampai di sini rata-rata ya semakin sedikit, semakin sedikit juga yang jalankan agama, Iya kan? Kenyataannya seperti itu semakin sedikit malah semakin sedikit juga yang jalankan agama. Maka kalau kita mau melihat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallam itu bersabda, "Bada al-Islamu qariyah." Wa saya'udu kama bada'a ghariban Fatuba lil Liluburaba Kata Nabi S.A.W Islam Itu dimulai Dalam keadaan Yang asing Yaitu dimulai dalam keadaan yang asing di sini. Para ulama jelaskan Yaitu likillati ahlihi Yaitu karena pengikutnya sedikit Dulu Waktu orang masuk Islam itu Bukan bergondong-gondong satu demi satu. Jemaahnya sedikit. Yang mau masuk pada agama Islam itu sedikit. Dulu awalnya seperti itu. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, "Kuasa Yahudu kama badat al Dan nanti kembali lagi dalam keadaan asing. Fatuuba nilu roba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ya. Di, sini, di antara tafsir yang misalnya ditafsirkan oleh Asindi dalam Syarah Sunan Ibnu Majah atau Hasyiah Ibnu Majah. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan tuba ini adalah syajaratun fil jannah. Iaitu suatu pohon di surga. Iaitu mereka nanti yang terasing ini, yang tadi awalnya asing kemudian kembali lagi dalam keadaan yang asing. Iaitu dia di antara orang-orang muslim yang banyak. Jumlahnya sedikit, namun sedikit inilah yang mau peduli pada Islam Yang mau peduli pada ajaran Islam Yang mau peduli pada sholat Yang mau peduli pada penampilan Islam Maka dia akan mendapatkan pohon di surga Fatubah li lugu Maka beruntunglah orang-orang yang asing Yaitu dia akan mendapatkan pohon di? di surga Ada tafsiran lagi yang lainnya dari Imam Nawawi Ketika menyebutkan hadis tersebut ya, Beliau menyebutkan misalnya tafsirannya Yang dimasukkan dengan fatubah Itu adalah ni ma'malah. Begitu beruntungnya apa yang mereka miliki. Atau ada lagi ulama yang tafsirkan dawamul khair. Orang yang terasing tadi itulah yang mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang dawam, kebaikan yang terus-menerus. Yang ajib, yang terus-menerus ada. Dan juga ada yang mengatakan ulama juga menafsirkan hadis tadi fatubal gharaba husnal akhl. Yaitu kebaikan yang banyak untuk mereka Jadi intinya Ini ditafsirkan dengan kebaikan Di dunia Maupun kebaikan nanti di akhirat Mendapatkan kebaikan di dunia Keberuntungan di dunia Dan juga nanti keberuntungan di akhirat Sekarang siapa orang-orang yang terasing tadi? Siapakah orang-orang yang terasing tadi? Ini disebutkan dalam berbagai riwayat Dalam riwayat Imam Ahmad Ada riwayat dari Abdullah Abdurrahman bin Sanna. Ia mengatakan ketika ditanyakan kepada Nabi SAW. Manil gurbah? Siapakah orang-orang yang asing? Maka ketika itu Nabi SAW itu menjawab. Yuslihuna idha fasadannas. Yaitu mereka berusaha untuk membuat kebaikan. Memperbaiki umat ketika manusia itu rusak. Mereka berusaha memperbaiki umat ketika manusia itu rusak mengaku muslim namun berbuat syirik mengaku muslim dan dia mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak mengikuti seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajarkan mengaku muslim namun akhlaknya akhlak bejat merampas harta rakyat ya merampas harta rakyat dia korupsi tidak amanah ketika memegang harta rakyat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja telah menemukan kasus-kasus korupsi di zaman beliau. Kasusnya seperti apa? Yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasusnya itu adalah ada seorang yang ditugaskan untuk memungut zakat. Kalau yang ada dulu amil zakat itu punya punya tugas bukan hanya ngumpul zakat di masjid dan salurkan. Kalau kita kan cuma ngumpul kan. Ini disebut amil zakat itu orang yang mumpul zakat. Ya, kalau dia sudah ngumpul, dia ya sudah bacakan doa tadi ngumpul, kemudian dia salurkan. Seperti itu kan? Namun cuma di tempat saja. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi ngumpulnya itu dia tagih ke rumah-rumah. Dan dia punya kuasa untuk nagih. Kalau ada yang tidak bayar zakat, bisa kena eksekusi. Maka petugas zakat ini datang ke rumah-rumah kemudian tagih, Pak. Bapak Punya kewajiban untuk bayar zakat Kalau dari harta yang kita punya simpanan uang berapa persen? Kena zakat berapa persen? 2,5 persen Atau 1 per 40 Berapa harta simpanan uang yang nanti kena zakat? Berapa standar minimal yang baru kena zakat? Apakah 100 ribu sudah kena zakat? 100 ribu sudah kena zakat belum? Belum Berapa? Sebagian ulama ya e, menyatakan disandarkan dengan 85 gram emas dan sebagian ulama disandarkan dengan 595 gram perak. Walau olah pendapat yang ditempat dalam masalah ini pendapat dari Al Azhar Imam Komisi Kerajaan e, Saudi Arabia mereka mengatakan pilih mana yang lebih maslahat untuk orang miskin. Kalau 85 gram emas sekarang emas itu e, harganya sekitar 500 ribu ke atas. Taruhlah 500 ribu. Berarti 85 gram emas berapa? 85 gram emas berapa? Hm, sekitar 40 jutaan. Hampir 50 ya? 50. Sedangkan perak, itu paling mahu cuma 10 ribu per gram. Ya? Taruhlah 10 ribu dikalikan 595 berapa? Sekitar 5 jutaan ya? Hampir 6 juta. Maka mana yang lebih maslahat untuk orang miskin? Apakah pakai standar 6 juta tadi ataukah pakai standar 50 juta? Mana yang lebih maslahat untuk orang miskin? Standar sedikit atau banyak? Sedikit. Kalau sedikit pakai standar sedikit, maka nanti banyak yang bayar zakat. Orang miskin jadi dapat banyak maslahat. Berarti nisabnya berapa untuk mata uang? Hah? Hmm? Simpanan mata uang tadi minimal standar minimalnya kena zakat adalah 6 juta rupiah. Ya, ini standar minimal. Ini lebih selamat. Ya kalau memakai standar 50 itu terlalu jauh, ya, terlalu jauh. Dan ini lebih kurang sedikit manfaatnya bagi orang miskin yang lebih manfaat tadi. Ini seperti yang disebutkan satu dari alasan ada -Da lima lil pes al ilmi al iftah yaitu komisi kerajaan, komisi fatwa kerajaan Saudi Arabia. Kalau di negara kita ini seperti MUI I. Ya. Jadi 2,5% tadi dengan mengingat Ukuran minimalnya itu adalah 595 gram perak atau sekisaran 6 juta rupiah kena zakat. Maka dia tagi tadi ke rumah, orang yang berhak untuk bayar zakat. Sudah hartanya bertahan selama satu tahun. Sudah di atas nisoh 6 juta rupiah kalau zaman kita saat ini. Ditagi kamu punya kewajiban disini 2,5%. Maka ketika orang ini yang jadi petugas ambil zakat menagi dari rumah-rumah, dia ternyata dapat uang tips. Ya, uang tips di sini, ya ini seperti para pegawai yang sudah punya pekerjaan namun masih menagi-nagi lagi, ya, uang tambahan lagi. Kalau kita buat beberapa surat, ya sebenarnya tidak ada bayaran apa-apa, namun ada pengutan-pengutan lihat, ada biaya tambahan. Coba kasih saya ini tambahan lagi. Ini aturannya seperti ini padahal tidak ada aturan-aturan sama sekali buat seperti itu gratis. Atau dia ya sudah ada namun dia minta tambahan lagi. Nah, sama seperti ini kasusnya, dia datang bertugas sebagai amil zakat. Nagi dan dia dapat uang tips. Maka dia datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beritahu kepada Nabi, "Wahai Nabi, ini adalah jatah untukmu zakat. Dan ini uang tips untukmu." Ini adalah jatah untukmu sebagai zakat dan ini adalah uang tips untukku. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar lantas komentar. Coba seandainya kamu yaitu Nabi sallallahu tidak menegur langsung namun Nabi sallallahu cuma mengomentar, coba kalau ada orang tadi yang dia katakan ini untukmu dan ini untukku, yaitu uang tipsnya tadi untuknya. Seandainya coba dia cuma duduk-duduk saja di rumah. Apa dia bisa mendapatkan jatah semacam itu? Tentu saja tidak Berarti uang tips yang dia peroleh tadi adalah Uang tips yang tidak kalah Ini kasus korupsi yang sudah ada di masa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan ini Dalam kategori korupsi Yang dikeluarkan oleh KPK Uang semacam ini Inilah uang yang Masuk dalam tindakan korupsi Ya, ini sudah masuk dalam tindakan korupsi yang ada di zaman ini dan itu sudah nabi saw gariskan dari jauh-jauh hari. Jadi ada yang mengaku Muslim, ya dengan jumlah umat Islam yang begitu banyak saat ini, namun akhlaknya bukan akhlak yang Islam. Jadi ada yang mengaku Islam, namun dia kelakuannya berbuat syirik. Ada yang berakhlak Islam, namun dia mengaku mengikuti tuntunan Nabi, cinta pada Nabi, namun tidak mengikuti tuntunan Nabi saw dalam beramal. Amal itu dibuat-buat tanpa pakai tuntunan. Kemudian ada juga yang berakhlak tanpa mengikuti akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam awalnya itu asing dengan jumlahnya yang sedikit dan nanti akan kembali dalam keadaan asing lagi. Namun asingnya bukan karena jumlahnya yang sedikit. Namun apa? Jumlah orang yang mengamalkan Islam itu Sedikit Jumlah orang yang mengamalkan Islam itu sedikit Jadi bukan jumlahnya sedikit lagi Jumlah kita itu banyak Namun seakan-akan orang yang sholat Terasing di tengah-tengah orang yang tidak Sholat, coba kalau kita di tempat kerja Pas waktu sholat tadi Semuanya satu ruangan itu muslim Coba kalau yang peduli sholat Paling dia akan keluar sholat sendiri kan Maaf saya Saya izin sholat dulu Emang eh, yang lain tidak wajib sholat Cuma yang biasa sholat saja yang wajib sholat. Padahal, ya orang-orang seperti ini yang malah sholat. Nanti kalau urusan-urusan penting, baru nanti mau pakai Islam. Ketika akad nikah, pakai cara Islam atau tidak? Padahal nggak pernah sholat tuh. Pakai cara Islam atau tidak? Cara Islam. Pakai ijab qabul kan? Pakai ijab qabul cara Islam. Kalau mati, dia mau diurus dengan cara Islam ataukah? Tadi keadaan dia yang tidak pernah sholat, itu pakai-pakai tradisinya lah. Dia memilih cara Islam ataukah cara tradisinya tetap memilih cara Islam. Ya, ini keadaan umat Islam saat ini dari mana jumlah mereka banyak, namun yang mau mengamalkan ajaran secara serius tu jumlahnya sedikit. Maka intinya nasihat kami yang terakhir, ya, bahasanya kalau kita sudah konsekuen menjalankan syariat syariat Islam. Ingat banyak komentar yang datang di sana sini. Ya, banyak komentar yang datang di sana sini. Nabi Soslam itu menyebutkan yaitu tentang orang-orang Muslim yang tadi dalam keadaan asing, yang di mana mereka menjalankan agama mereka. Yaitu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Dan hadisnya itu adalah hadis yang hasan. Nabi SAW itu bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun. As-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabit al-jamma. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi, akan datang di tengah manusia suatu zaman. Dan di mana Orang yang bersabar dalam menjalani agamanya Jadi ini orang yang memegang prinsip-prinsip Islam Dia ingin konsekuen dengan ajaran Islam Dia begitu sabar Kesabaran itu seperti apa? Kal Kalkhabid al-Jalam Yaitu seperti orang yang memegang bara api Yaitu seperti orang yang memegang bara api Kira-kira ada enggak yang mau menggambarkan api? Bara api yang dimaksudkan dengan jamak. Ini adalah kalau kita lihat arang. Itu ada yang keadaannya masih menyala. Ya, ada yang keadaan keadaannya masih menyala. Nah, keadaan yang masih menyala merah tadi ini dipegang. Ini keadaan orang yang ingin menjalankan Islam keadaannya seperti itu. Jadi dia menjalankan Islam begitu sulitnya bagaikan dia memegang bara api. Banyak omongan santasi datang ke komisi saja dapat komentar. Ya, ingin rutin saja salat lima waktu, banyak yang tidak suka. Ada yang tidak suka. Ketika ingin berpenampilan, ya, Islami misalnya, ingin ya berias diri dengan jenggot. Maka ada yang komentar pula. Dikatakan ada yang mengatakan apa? Kambinglah. Ya, ada yang mengatakan terorislah, dilundar yang macam-macam apalagi kalau celananya makin ke atas, ya paling itu nanti wah itu apa nggak ada celana lain atau apa kebanjiran di tempat tempatnya, ya, digelar dengan ajaran e, e, cemoahan, gelaran, gelaran negatif semacam itu, bahkan mungkin dia di tengah-tengah masyarakatnya bisa diserang, gara-gara dia mau mengamankan prinsip Islam tadi, ya dia itu bisa diserang, mungkin dia di tengah-tengah non -tengah muslim. Atau mungkin dia di tengah-tengah orang-orang muslim itu sendiri Ketika dia ingin memegang teguh islam Ingin jauh dari perbuatan syirik Ingin uh, mengikuti tuntunan Nabi Alaihi Wasallam Atau mendapatkan komentar-komentar semacam ini Tadkala dia memiliki alat-akhlak yang mulia juga Tidak mau korupsi Tidak mau menerima uang-uang yang tidak halal Tidak mau menerima juga Atau dia selalu misalnya on time Ketika dia tidak on time Teman-teman yang lainnya tidak ontai ketika datang kerja, paling juga dikatakan ah sok alim lah, sok suci lah, dengan komentar yang berbagai macam. Komentar itu kadang menyakiti hati, bahkan mungkin ada yang dengan pukulan yang juga menyakiti hati, menyakiti badannya. Ya, ini semua Nabi SAW untuk ibaratkan tadi apa? Bagiakan orang yang memegang bara api, bagiakan orang yang memegang bara api. Maka inilah ibarat bagi orang-orang yang menjalankan sunnah, yang menjalankan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini. Mereka ketika menjalankan agama begitu berat, ya begitu berat. Namun kalau mereka mau bersabar, ini ya kalau mereka mau bersabar, pahalanya itu luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala katakan: Inna yuwafa sabiruna ajarohum biqirih sal. Ya namanya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala digo'in hisab yang tidak bisa dihitung. Ada ulama yang mengatakan tidak bisa ditakar atau ditimbang. Dan ada yang mengatakan bahwasanya karena saking banyaknya pahala orang yang bersabar tidak bisa lagi dihitung. Dan ada yang mengatakan lagi asudi As salah seorang ulama pakar tafsir itu mengatakan digo'in hisab maksudnya pahala bagi orang yang bersabar itu adalah jannah yaitu surga. Balasan kepada orang yang bersabar yaitu Surah Maka kalau cobaannya tadi Baru omongan baru komentar Maka patut jatuh penting bahwasannya ini masih cobaan yang ringan. Dan dulu Orang memegang prinsip Islam Seperti yang dipisahkan dalam kisah Ashabul Ufudud Yang nanti saya juga sebutkan dalam isi buku Dan selanjutnya dibaca isi bukunya Ada orang Ya dulu dikenal sebagai seorang rahib, yaitu orang yang ahli ibadah. Dia tidak berilmu ahli ibadah. Ya, dia tidak berilmu namun ahli ibadah. Ketika dia mau beriman kepada Allah, saat itu ada seorang raja yang zalim. Dia katakan kamu harus keluar dari agamamu. Dia tidak mau. Akhirnya dia digergaji badannya dari bagian kepala sampai ke bawahnya dibelah dua. Ada orang lagi yang berikutnya, yaitu temannya raja. Dia beriman gara-gara disembuhkan oleh seorang pemuda yang berdoa pada Allah. Supaya penglihatannya itu disembuhkan, akhirnya disembuhkan pula. Dan raja tersebut menyuruh, "Sekarang kamu kok beriman kepada Tuhan pemuda tersebut? Sekarang kamu kembali pada ajaran agamamu, ajaran nenek moyangmu." Dia tidak mau, tetap pada keimanannya, akhirnya digergaji pula, badannya terbelah dua. Digergaji, badannya terbelah dua. Terakhir seorang pemuda Pemuda ini Ini yang dikisahkan adalah Dengan berbagai macam Cara raja ini ingin membuat Pemuda ini kembali pada ajaran Nenek moyang raja ini Yaitu menyembah raja Pertama kali diuji, Kamu kalau tidak beriman Tidak kembali kepada ajaran nenek moyangmu Maka kamu akan dilempang Dari gunung-gunung yang tinggi Ketika dia berdoa kepada Allah Ya Allah, ketika sudah sampai di puncak Ya Allah selamatkan aku dari cobaan ini. Akhirnya pasukan yang bawa dia itu malah yang jatuh. Dia kembali ke hadapan raja dan selamat. Kemudian dia ingin ditenggelamkan lagi di lautan. Ya, ketika sampai di tengah lautan disuruh kamu harus kembali kepada ajaran nenek moyangmu. Dia tidak mau pulang. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Ya Allah selamatkan aku dari cobaan ini. Akhirnya Pasukan-pasukan yang tadi yang membawa dia ke tengah laut Itulah yang terbilang Dia selamat lagi sampai ke hadapan raja Kemudian sampai yang ketiga kalinya Raja itu bingung, mau dihukumi dengan cara apa Ternyata pemuda ini memberitahu bahwasanya Kalau kamu ingin membunuh saya Jadi pemuda ini memberitahu Kalau kamu membunuh saya Maka kamu siapkan orang-orang itu semua Keliling di bukit Dan nanti mereka lihat saya itu Nanti dieksekusi mati Namun caranya adalah dengan engkau mengambil anak-anak, taruh di busur, ya, taruh di busurnya, kemudian lepaskan sambil menyebut Bismillah, biroh bila gula. Dengan menyebut nama Allah atas nama Tuhan dari pemuda ini, baru kamu lepas panahmu tadi. Dia ikuti apa yang dikatakan pemuda tadi. Orang-orang semua pada kumpul, ini rakyatnya raja tadi. Semuanya belum beriman. Semuanya belum beriman pada Allah Kemudian ketika raja tadi lepas busur panahnya Kemudian sambil menyebut apa tadi Bismillah Dengan nama Allah Rob dari pemuda ini Dilepas Dan pas kena dan dia, dan dia mati Pas kena pelipisnya Dan dia itu mati Lantas seluruh orang yang hadir ketika itu Semuanya beriman dan akhirnya raja mendapatkan Apa yang dulu dia mimpi ya, Yaitu mimpi buruk yang dulu dia pernah mimpikan Ternyata terjadi saat ini Orang-orang semuanya mengikuti tuan Pemuda itu Akhirnya semuanya beriman pada Allah Sehingga Raja marah dan ingin mereka Kembali kepada beriman pada raja Raja kemudian Membuat parit yang besar Disitulah nanti Dibakarkan api yang besar Dan orang-orang yang tetap masih beriman pada Allah Nanti akan dilemparkan hidup-hidup di situ. Semuanya dilemparkan satu persatu Dan ini kisahnya disebutkan dalam surat Al-Buruj ya, Ini disebutkan dalam surat Al-Buruj Wasama Izzatil di juz 30 Baru ketika itu dilemparkan Sampai terakhir ada seorang wanita dan anaknya Yang dia gendong yang masih dalam ngomongan Ketika itu berbicara Padahal ini adalah bayi yang asalnya tidak bisa berbicara Maka bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam ngomongan tadi Ketika masih dalam gendongan tadi Ada beberapa bayi Siapa saja? Yang pertama, dan kisah ini. Yang kedua, hmm, apa? Yang kedua dalam kisah ini kisah Saburoku. Yang ketiga, jalan kisah Jureid. Ya, Jureid itu dituduh bersinag dan dia dituduh bersinag dengan seorang wanita pelacur. Kemudian ketika bayinya itu lahir, bayi dari wanita pelacur ini lahir, dia ngajak ngobrol dengan bayi tersebut. Tanya. Siapa bapakmu, Man Abu Siapa bapakmu? Dia, dia menjawab, ketika masih dalam omongan, asalnya belum bisa berbicara. Ya, dengan izin Allah, bayi tersebut katakan, Bapakku itu adalah yang biasa mengurus sapi. Ya, yang biasa mengurus sapi itulah yang main dengan ibuku dulu. Nah, kini dia berbicara ketika masih dalam omongan. Yang keempat, hmm? yang keempat apa? Ada lima. Yang keempat itu dalam kisah uh, Masjidah Yang jadi tukang sisir Putrinya Fir'aun Jadi Fir'aun itu Saking kayanya ya, Setiap bagian itu dia punya pembantu Tukang sisir rambut anaknya saja Ada sendiri Apalagi tukang nyapu ada pastinya Ini tukang sisir rambut saja ada sendiri Nah tukang sisir ini dia beriman pada Allah Dan ketika itu dipaksa Untuk beriman keluar dari agamanya Ya, dan ketika itu dia dipaksa Tidak mau Kemudian dia dan anaknya itu disiksa Kemudian sebelum meninggal dunia ya, Anaknya tadi nasihati ibunya yang sudah dalam keadaan takut Anaknya katakan Ibuku tidak salah takut Kita berada dalam kebenaran Akhirnya dipunuh Kemudian yang kelima Ada sebuah kisah seorang Anak yang masih lama omongan tadi ya. Dan dia ketika itu digendong oleh ibunya Saat dia itu lewat di hadapan seorang yang kaya Kemudian ibunya itu berdoa Ya ya Allah mudah-mudahan anakku ini Yang masih dalam omongan ini Belum bisa berbicara Ini bisa sama seperti orang itu Yang kaya, yang cakep, yang ganteng Kemudian anak ini ngomong Dia berdoa pada Allah lagi Ya Allah janganlah jadikanlah aku seperti dia Kemudian ketika itu dia melewati lagi seorang budak Yang saat itu disiksa, dituduh bersinar orang-orang itu menyiksanya, dihinakan wanita tersebut, dihinakan budak tersebut, kemudian lewat anak ini bersama ibunya. Kemudian dikomentari lagi oleh ibunya, ibunya memohon pada Allah, "Ya Allah, janganlah jadikan anakku seperti budak tersebut." Yang orang-orang itu menghinakannya karena dia berbuat zina, dituduh berbuat zina. Kemudian anak ini malah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini, jadikanlah aku seperti orang itu." Ya, Jadi karena aku seperti dan ini masih dalam pembongan. Ini hadis yang sahih yang disebutkan dalam kitab hadis saling juga. Ini tanda bahasanya bayi ini masih bisa um, sudah bisa berbicara ketiga masih dalam jenengan hukum. Artinya dia meminta supaya dijauhkan dari laki-laki yang cakep, yang ganteng, yang kaya tadi, karena laki-laki tadi itu adalah yang sombong. Orang yang sombong supaya tidak semisal lihat. Kemudian kalau dia ingin seperti budak tersebut, budak ini orang yang terseli, namun mau bersabar. Padahal cuma dituduh zina Padahal dia tidak berzina dan ketika itu dia bersama Berarti totalnya ada berapa? Lima Bayi yang bisa berbicara dalam renungan Nah ini tadi yang terakhir Saat ibunya dan anaknya ini dilempar Dalam parik yang besar Dalam ukdub yang besar Makanya kisah ini disebut dengan Ashabul ukdub Saat ibunya dan anaknya ini dilempar Ibunya sudah takut masuk dalam api Maka anak ini menasihati ibunya Ya umma isviri Fatin naki alalhat, wahai ibu ku bersabarlah, karena engkau berada di atas kebenaran. Karena engkau itu berada di atas kebenaran. Tidak perlu khawatir. Akhirnya mereka berdua, anak dan ibunya tadi yang masih dalam omongan, yang sebenarnya tidak bisa berbicara, namun Allah izinkan untuk berbicara. Akhirnya dua-duanya tetap dalam keyamanannya, walaupun dengan mengorbankan jiwa. Kalau kita lihat tadi, baru cemuohan. Ini cobaannya lebih berat. Ada yang sampai tewas mati, badannya terbelah dua di kaliskal. Ada yang sampai mengorbankan dirinya, tetap mau beriman pada Allah walaupun dilempar dalam api. Kalau baru omongan saja, tidak ada apa-apanya. Cobaan ini lebih berat. Ya, itu baru omongan. Belum ada siksaan seperti ini, siksaan yang lebih berat yang nah, mereka mau bersabar dan mau tetap berada di atas keimanan. Intinya kalau kita ingin istiqomah menjalankan ajaran-ajaran Islam, maka beberapa berberapa kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, banyak minta tolong kepada Allah. Seperti misalnya yang Nabi SAW itu ajarkan kita hendaklah sering berdoa. Ya mukallib al kulub, sabit kalbi aladini. Ya mukallib al kulub, sabit kalbi aladini. Ya Allah yang Maha membolak balikan hati. Teguhkanlah hatiku ini Di dalam menjalankan agamamu Ya Allah yang maha membolak balikan hati Allah yang membolak balikan hati Teguhkanlah hatiku ini dalam agamamu Kemudian yang kedua Selain banyak berdoa Banyak memiliki teman-teman yang salah Yaitu teman-teman yang baik Yang membuat kita Terus semangat Dalam beribadat Yang membuat kita Terus dalam menjalankan syariat-syariat Islam Maka sebagaimana kata orang Arab yang namanya sahabat Sifatnya itu menarik As-sahibu -so sahibu As-sahibu -so sahibu Yang namanya sahabat Sifatnya itu biasanya menarik Jadi akan ditarik teman-teman Dekatnya, dia punya teman yang baik Bisa mempengaruhi dirinya Kalau dia berteman dengan teman yang jelek, Bisa juga lama-lama juga mempengaruhi dirinya Coba lihat kalau orang yang Berteman dengan Para peminum minuman keras Sama-sama mahu Seringnya itu sama-sama mabuk. Mungkin satu hari dia tidak akan minum, dua hari tidak akan minum, satu bulan tidak akan minum. Tunggu dua bulan kedua, tunggu bulan ketiga. Lama-lama nanti sahabatnya tadi akan menarik. Ya, lama-lama nanti sahabatnya itu akan menarik. Maka seseorang agamanya itu nanti akan sama dengan teman dekatnya. Ya, Almar Aladdin Khalili. Seseorang itu agamanya akan tergantung pada teman dekatnya Kalau teman dekatnya itu baik Maka agama orang ini juga akan ikut baik Ya, Maka akan selalu saling mempengaruhi satu dan yang lainnya Oleh karena itu kalau mencari teman Carilah yang bisa mempengaruhi kita Kalau kita bukan orang yang bisa mempengaruhi orang lain Carilah bisa mempengaruhi kita dengan sifat-sifat kebaikan atau kesolehan Maka kita nanti insya Allah juga akan ikut baik Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin tetap istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Islam selain minta tolong pada Allah, teman juga demikian, maka berusaha keras untuk continue dalam ibadah, rutin dalam ibadah, nah, kerja keras untuk rutin dalam ibadah, istiqomah dalam ibadah, dan diri itu mesti dipaksa, dan harus paksa amalan itu langgeng terus menerus, jangan cuma sekali sekali saja dilakukan. Namun sifatnya itu ajak, sifatnya itu terus-menerus dilakukan tanpa henti. Karena Nabi SAW itu mengatakan, sebagaimana yang dikatakan dalam riwayat Aisha, "Ahabul amalillah aduwa muhawwinqalla." Sebaik-baik amalan dari Allah, yaitu amalan yang kontinu, walaupun jumlahnya itu sedikit, mendingan kita lakukan Salat duha dua rakaat setiap hari, dibandingkan langsung 12 belas rakaat, namun cuma satu hari saja. Lebih bagus itu amalannya continue Terus rutin Walaupun itu jumlahnya sedikit Nah ini kiat-kiat yang kami berikan Intinya dari awal yang kami sampaikan Terorisme itu bukan ajaran Islam Sudah kami buktikan adalah Dalam Al-Quran maupun Hadis Nabi Alaihi Wasallam. Adapun ajaran-ajaran yang tadi kami sebutkan Itu semua adalah ajaran Islam Walaupun nanti dari satu sisi ada yang Menganggap itu wajib dan ada yang, itu yang menganggap itu sunnah Namun tetap para ulama sepakat adalah ajaran Islam yang tidak boleh dikomentari negatif. Baru terakhir kami sebutkan, setiap orang yang menjalani Islam itu pasti akan berada dalam keterasingan, juga akan mendapatkan cemoohan, bahkan dia akan perlu untuk bersabar seperti orang yang memegang bara api. Jadi, yang terakhir yang kami sampaikan, hendaklah kita bisa istiqamah dengan terus menjalankan ajaran Islam ini. Jika mencari teman-teman yang baik Banyak berdoa pada Allah supaya terus istiqomah Dan menurut Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita banyak kebaikan Demikian yang bisa kami sampaikan Untuk kesempatan kali ini dan bermanfaat. Menurut Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita karunia ilmu yang bermanfaat Dan ilmu yang kita pelajari tadi mudah-mudahan subhanahu amalan ta'ala Dan juga menjadi pekal bagi kita Untuk melakukan banyak-banyak kebaikan Yang selanjutnya Dan kebaikan kepada pemawajaran Baik demikianlah tadi di sini bersama Allah SWT saya biarkan bawa kepada teruskan pembahasan sesi kedua ini. Di apa yang saya al-Qiau memberat untuk dipahami intinya adalah bahwa Islam menaruh terorisme. Adapun terorisme yang terkait baik dengan Islam itu adalah emak emak daripada. Sahabria dan Kerobok, ya memanfaatkan momen ini, di mana mungkin pada saat itu ada sembilan daripada yang mungkin kawan-kawan yang keliru terhadap ayat-ayat Allah dan Ali Syaikh Sulaiman Al Baidhul Salam sentiasa mengharapkan untuk mengatakan bahwa ayat-ayat itu tidak ada di itu mereka sama-sama tiga kita istikamah pada senakan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam ketika kita istikamah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala masih sisa yang ada yang bersehat pada para hadirin. Kita lihat intinya kekeliruan tadi ada beberapa atau beberapa kalangan dari kaum muslimin yang bersikap keras. Yang ketika menyikapi orang kafir juga ketika mudah untuk menghalalkan darah pemerintah dan punya pemahaman pemahaman seperti itu kembali pada beberapa hal. Yang pertama kurangnya ilmu. Ya kurangnya ilmu sehingga mudah untuk bertindak-bertindak yang tidak buka, yang bukan-bukan. Artinya bertindak melakukan sesuatu yang jadinya timbul masalah besar. Masalahnya bukan pada orang Islam saja, ya, bukan pada dia saja, namun pada orang Islam secara umum. Orang yang berpenampilan seperti dia juga akhirnya jadi bermasalah. Ini awalnya dari ilmu. Ingat, orang yang tidak punya ilmu ini seperti kita mungkin pernah dengar kisahnya ada orang yang telah membunuh 99 nyawa. Akhirnya bertanya kepada orang yang tidak berilmu, cuma ahli ibadah saja. Akhirnya orang yang ditanya ini dimintai fatwa, apakah saya tobat ini diterima saya telah membunuh 99 nyawa? Dia jawab apa? Tobatmu tidak diterima. Akhirnya apa? Orang ini yang berfatwa yang keliru, berpendapat yang salah akhirnya dibunuh. Jadi kenapa? Seratus Ini gara-gara ilmu Salah untuk bertindak Malah bisa mati juga orang ini Itu yang pertama ya Salah dalam ilmu Kemudian yang kedua Tidak memiliki rujukan ulama Dan tidak Memahami dalil dari pendapat-pendapat ulama Mereka berdalil tentang hal misalnya Orang yang kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Maka dia termasuk orang-orang yang kafir Pemerintah berarti kafir Tidak berlaku hukum Islam di negara kita ini Maka dianggap kafir Pada pemahamannya tidak sampai pada situ saja Para ulama itu jelaskan Bisa dianggap kafir jika sampai Menganggap hukum Islam itu tidak bisa mengalahkan hukum barat Atau hukum Islam itu tidak bisa mengalahkan hukum buatan Artinya hukum buatan tadi lebih mulia daripada hukum Islam Itu baru dianggap kafir Apakah kita bisa menghukumi pada pemerintah seperti itu? Tidak bisa Ini masalah keyakinan, ini masalah hati Salah dalam menafsirkan Karena tidak punya ulama Dan tidak pernah merujuk pada ulama Dua hal penting ini yang mereka salah Oleh karena itu biar kita selamat Dari pemahaman sesuatu semacam itu Berilmulah dengan benar Cari guru yang benar Kemudian Praktikanlah firman Allah fasalul ahlazikri in kuntum la ta'lamun yaitu bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau itu tidak paham ya jika engkau itu tidak mengetahui sesuatu maka dengan bertanya ayat-ayat tadi jadi jelas untuk dipahami apakah saya boleh bertindak seperti ini, membunuh orang seperti ini apakah seperti itu jadi hal bagi saya nah kalau memang Ulama katakan pemahamannya tidak seperti maka ikuti ulama Karena tugas kita adalah cuma bertanya Dan ketika itu kita taklid Kalau tidak ada dalil Yang kita ambil pendapat dari ulama tersebut Jadi dua hal ini yang perlu diluruskan Biar kita tidak terjerumus dalam pemahaman sesat secara umum Dan juga biar tidak terjerumus dalam tindakan terorisme Yang ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin Yang tadi dituduh ya bersikap ekstrem seperti tadi Dua kesalahannya ini kembali kepada dua kesalahan ini Itu saja ada lagi yang lain Mari Bapak Ibu Kalau memang Kita sempat untuk melakukan Dan jauh setelah langsung Kita bisa ditulis Di kertas Dan disempatkan kepada posta Ibu-ibu ada yang mau disampaikan Mau ditanyakan silahkan Boleh lewat tulisan kertas Pertanyaannya Kisahannya Baik berjalan dengan terorisme Atau apa hal-hal lain yang Bapak Ibu ingin tanyakan Dan tersilakan Aduh, ada ada ini tanya ya. Ya. Ya. Uh, terima kasih. Uh, salah satu yang merupakan protein. Lisar dalam status saat ini adalah uh, berlunya-lunya jalan yang ada sehingga uh, kalau ada masalah-masalah yang harus dihadapi uh, kemudian tidak dihadapi secara Kebudayaan tersebut artinya tarawah sangat jauh seperti hadirannya di dalam syiar, pi dalam dalam ceramah-ceramah, ya mereka misalnya kemahalan seperti ini, mungkin jemaah-jemaah kaum muslimin yang ada saat ini menghadapi. Mereka atau memberikan Pencerahan kepada mereka e, Secara mereka bersatu Ini mungkin bisa Lebih efektif Tetapi yang terjadi adalah Dalam kita sendiri Jaman-jaman ini e, Masih dirimiki Bebagai Beberapa masalah-masalah perbedaan-perbedaan -masalah yang mungkin saat ini kita akan mengatakan sulit untuk disatukan. Nah, Intinya kalau bisa ada semacam bagian dari Ustadz, kira-kira eh, bagaimana seharusnya langkah kita kaum muslimin. ...dalam kaitannya dengan... Uh, ...induih dari rumah. Menyatukan rumah kita ini. Atau kan memang uh, kita akan... ...pindahkata kalau <tuh>. seperti-seperti inilah memang ada terus-menerus. Tidak perlu <tuh>. kita akan... ...ada upaya kerasan. Biar kan seperti <tuh>. Ya. Mungkin sering saya dapat... Eh, ...saya punya... ...pertanyaan atau harapannya okay. itu. Baik. Baik, yang ditanyakan di sini adalah bagaimana upaya kita untuk menyatukan keberagaman atau kelompok-kelompok yang ada dari umat ini. Seperti itu ya. Baik. Okay. Nah, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa satu sisi Perpecahan yang ada ini adalah Sudah jadi sunatullah ya, Sudah jadi ketetapan Allah Maka kalau ini jadi sudah, sudah sudah jadi sunatullah Maka kita harus pahami hal ini terlebih dahulu Kata Nabi SAW Sattaftari kuadil ummah Umat ini akan terpecah Yaitu umat Islam Kalau dikatakan umat Islam disini adalah umat da'wah Artinya Yang golongan lain selain Islam Tidak masuk di dalamnya Cuma umat Islam saja akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, salah satunya itu di surga, yang lainnya itu di neraka. Yang selamat itu cuma ya satu golongan. Yaitu apa di sini disebutkan dalam riwayat yang lain disebutkan ma'a alaihil yauma wa ashhabi, yaitu orang yang berpegang teguh dengan ajaranku hari ini dan juga ajaran para sahabatku. Ini adalah golongan yang selamat sehingga kalau kita ingin visi kita untuk menyatukan umat berarti menyatukannya pada satu golongan ini artinya pemahamannya sama seperti apa yang dikendaki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dipraktekkan oleh para sahabat jadi Mendakwahkannya itu bukan berarti berbagai macam pemikiran yang ada kita satukan ya jadinya mungkin seperti es buah misalnya campur-campur kan es campur Cuma campur-campur, akhirnya rasanya itu Bermacam-macam, bukan Namun yang semestinya dilakukan itu adalah Pemahaman yang keliru, itu diluruskan Pemahamannya, dan disatukan pada satu pemahaman Yaitu pemahaman yang benar Dan ini sudah digariskan dalam prinsip-prinsip Yang para ulama sebut dengan Prinsip akidah al-sunnah wal-jamaah Kalau prinsip ini sudah sama Maka nanti semuanya akan Bersatu dengan akidah yang sama Dengan pemahaman yang sama dan keyakinan yang sama Maka ini yang harus dilakukan Jadi bukan Caranya adalah dengan kita berbagai macam firqoh tadi, berbagai macam golongan tadi, pemahamannya macam-macam tadi kita satukan. Bukan. Ada pemahaman yang keliru tidak bisa kita satukan seperti itu. Namun apa? Luruskan pemahaman yang keliru ini, ya luruskan lagi pemahaman keliru yang lainnya, luruskan lagi pemahaman keliru yang lainnya, tahu mana akidah yang benar, maka itulah kita bersatu dalam pemahaman yang benar. Walaupun mungkin dalam masalah, beberapa masalah istihadiyah, fikhiyah, Berbagai, berbagai macam masalah fikir itu berbeda-beda, namun yang penting akidahnya itu satu jangan sampai akidahnya itu berbeda-beda kemudian kita mencampur adukan satu dan yang lainnya, akhirnya semuanya nanti cuma saling toleran ya ini seperti ini, sudah kamu pemahamannya seperti itu, nah, kamu akidahnya seperti ini kamu yang akidahnya seperti ini ini ada akidah yang jadi penyembah kubur ini jadi ada akidah yang seenaknya saya dalam beribadah, semuanya tidak punya prinsip yang sama, maka nanti akan sulit untuk disatukan namun kalau akidahnya itu sama Maka itulah yang membuat mereka itu bersatu Dan inilah yang ada pada tengah-tengah para sahabat Mereka mungkin dalam masalah sholat mungkin berbeda Fikirnya itu berbeda Namun dalam masalah prinsip akidah tetap satu Tetap sama Jadi ingat yang kita ikuti adalah Mengikuti kebenaran Walaupun nanti banyak orang nanti akan komentar tentang hal itu Ingat kata Ibn Mas'ud Al-jama'atu ma'alal haq wa'inkuntawahda yang namanya jamaah. Yang tadi saya sebutkan yang golongan yang selamat tadi. Itu adalah orang yang selalu mengikuti kebenaran. Walaupun dia cuma seorang diri. Walaupun mungkin dia dibiak cuma seorang diri saja yang benar. Yang penting dia memegang kebenaran. Walaupun dia cuma seorang diri saja. Jumlahnya satu. Tetap dia memegang teguh kebenaran tersebut. Jadi yang diinginkan dari perkataan ibu Ibn di sini Bukan kita pentingkan jumlah yang banyak. Namun yang dipentingkan adalah kualitas yang benar yang diikuti. Jadi bukan dipentingkan kuantitas jumlah yang banyak namun kualitasnya yaitu bersesuaiannya dengan syariat dengan nuna nabi sawal itulah yang diinginkan bukan sekedar jumlah. Jadi semoga dengan penjelasan ini bisa ditahui. Taib ada lagi? Yang lainnya monggo silakan untuk bertanya. Tidak usah malu Ya tanya saja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Muhammad Abdul Basikal yang selain secara terbuka saja juga sepupu dan teman-teman. Saya kebalu sahaja Dari mana sebelumnya, Pak? Dari malam. Dari malam. Yang saya tanyakan semuanya isis. Sehubungan dengan isis, ya. Masyarakat makan. Kaitan jamu-ga ini kuat-kuat. Jangan sampai terpengaruh. Karena isis itu dengan ekonomi. Kaitannya apanya itu? Ekonomi. Sehingga gaji-gaji tidak ekonomi Kalau ikut isis, gajinya tinggi. Fasilitasnya di ini Pembahasan ISIS nanti mencakup pembahasan yang sangat luas Intinya Dua pembahasan penting yang perlu dipahami Yang pertama berkaitan dengan masalah khilafah Yang berkaitan dengan masalah khilafah Khilafah yang ada kalau dipersyaratkan oleh para ulama Khilafah itu Mesti memenuhi syarat-syarat tertentu Baru dia bisa menjadi seorang khilafah Baru bisa menjadi seorang khalifah Isis punya khalifah siapa namanya? Al-Khatib Al-Baghdadi Dari mana berarti? Dari Baghdad Baghdad di negara mana? Irak Padahal ketentuan dalam hukum syariat kalau ingin menjadi khalifah, itu harus dari keturunan Nabi SAW, keturunan Quraisy. Satu sisi mereka sudah keliru. Mengangkat pemimpin seenaknya saja, ya dan yang diangkat itu juga bukan dari keturunan Quraisy. Pengangkatan seperti ini juga tidaklah benar. Dan kalau pengangkatan seperti ini, harusnya berbagai negara yang ada, itu sepakat bahwasannya dia yang diangkat jadi pemimpin. Namun yang ada, yang ada dalam ISIS, Ya, dia barangkali mengangkat dirinya sendiri tanpa kesepakatan dari yang ada di sini juga karena dia mengangkat sebagai khalifah Islamiyah, khilafa Islam Islamiyah. Mana kesepakatan dari kita-kita yang ada di sini sampai di Biak, sampai di Jayapura, sampai di negara-negara yang lainnya. Ada yang sepakat seperti itu? Ada yang setuju dengan ini? Ada yang setuju dia jadi khalifah? Tidak ada. Mungkin kita saya tidak kenal. Tidak ada yang menyetujuinya. Itu yang pertama saja sudah keliru. Ya, ini yang pertama saja sudah keliru. Kemudian yang kedua tentang semangat jihad yang mereka tunjukkan. Ya, yang kedua tentang semangat jihad yang mereka tunjukkan. Mereka saja ke khilafahannya saja sudah tidak sah. Dan yang namanya seruan jihad itu cuma berlaku ketika yang memerintahkannya adalah pemimpin yang sah. Kalau bukan pemimpin yang sah tidak boleh. Apalagi di sini kita yang berada di sini di negara kita, kita harus menunggu petua. atau menunggu nasihat dulu dari pemimpin kita baru kita boleh Melakukan jihad tanpa ada perintah dari pemimpin Maka tidak boleh jihad itu ada Komdin yang ketiga yang ini Paling keliru besar Mereka mudah mengkafirkan orang Setiap orang yang tidak berbayat kepada Al-Khutib Al-Baghdadi yang jadi pemimpin ISIS tadi Maka murtad Maka kita pernah lihat Mungkin ada yang pernah melihat di sini ada Video-video atau foto-foto Orang yang dibunuh Dibantai hidup-hidup karena apa Tidak melakui Kekhilafan atau Khalifah Isis tadi akhirnya ada seorang pilot misalnya yang dibakar hidup-hidup kan ada ya dibakar hidup-hidup dan ingat bahwasanya siksaan kalau ingin menghukumi orang lain ya dengan cara siksaan dengan dibakar itu tidak boleh yang tadi kita lihat yang begal tadi pelaku begal yang kita lihat apa siksaan yang paling berat di sini apa tadi siksaan yang paling berat apa tadi disalib dan dibunuh, dibakar atau tidak? tidak dibakar, karena yang boleh membakar itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nanti ketika di neraka, kesalahan yang ini juga adalah kesalahan yang fatal dari ISIS. Oleh karena itu, hati-hati dengan ajaran tersebut. Pokoknya belajar saja. Mereka itu juga tidak memiliki ulama. Mereka juga yang masuk itu cuma asal ikut-ikutan saja. Faktor-faktor ekonomi tadi yang disebutkan dan faktor yang lainnya yang jelas. Mereka tidak punya rujukan ilmu dan juga tidak punya ulama sebagai rujukan Mana ulama-ulama yang ada di tengah-tengah mereka tidak ada Ya, Bahkan yang dulu laku ulama pun sekarang juga menyalahkan mereka Karena mereka sudah melampaui batas dalam bertindak nah, Itu saja yang bisa kami terangkan tentang masalah ISIS Ada lagi yang lainnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di mana? Dokter. Kenapa kita mesti nurhami tentang ini dengan pemahaman? Kita Jangan dulu lepas Saya ingin tanya. Kalau antum baca Al-Quran Kira-kira, ya, bisa paham ataukah tidak? Baca terjemahannya lah, paham apa yang dimaksud dalam ayat? Tidak paham. Ya, kira-kira yang wahyu itu diturunkan kepada siapa dahulu? Wahyu itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti wahyu ini lebih dipahami oleh Nabi SAW daripada yang lainnya, setuju atau tidak? Setuju. Ya, wahyu ini lebih dipahami oleh Nabi SAW daripada yang lainnya. Tidak mungkin kita kita ini lebih paham daripada Nabi, ya kan? Kemudian Nabi SAW itu punya murid-murid. Kita kalau berguru kepada seorang guru, ya berguru kepada seorang guru. Tentu saja kita tahu pemahaman guru itu bagaimana setelah kita diajarkan, kan? Dan yang Nabi SAW ajarkan tentang Al-Quran dan menyampaikan, diterangkan dalam hadis itu siapa? Para sahabat. Sehingga kalau kita pakai logika. Tadi, pemahamannya seperti itu, maka tidak mungkin memahami Al-Quran tanpa pemahaman atau penjelasan dari Nabi, dan tanpa pemahaman dari para sahabat. Sangat-sangat tidak mungkin. Karena wahyu turun kepada Nabi. Yang mendengar langsung wahyu ini dari Nabi, dari Nabi yaitu para sahabat. Sehingga yang lebih paham Al-Quran itu adalah Nabi SAW yang pertama, kemudian para sahabat Nabi SAW. Sehingga ingin memahami Al-Quran dengan benar, tidak pakai standar kita. Ya, tidak bisa pakai standar kita Kalau pakai standar kita Si A punya pemahaman sendiri Si B punya pemahaman sendiri Ah saya perspektifnya berbeda dengan bapak-bapak sekalian Saya punya pemahaman sendiri lagi Namun coba kalau pakai pemahaman Rasul SAW, Dan para sahabat Sama atau tidak Semuanya nanti pemahamannya sama Maka apa tadi yang diinginkan persatuan umat Jadi satu Karena pemahamannya kembali kepada pemahaman Nabi SAW dan pemahaman para sahabat Bukan kepentingan dia Ah, Saya memahami seperti ini Ah perasaan saya seperti ini lagi Ah perasaan saya seperti ini Akhirnya punya pemahaman yang berbeda Tidak bersatu Jadi kesimpulannya Kembali mengumumkan Al-Quran dengan pemahaman siapa? Nabi Salah salam dan para sahabat Mudah untuk menjawab Mayoritas kita mengikuti mazhab Ya Ya. Apakah kita kita punya kewajiban Untuk menguji salah satu mazhab ataukah tidak Yang jelas yang harus dipahami Yang pertama Tidak ada satu ulama mazhab manapun Yang mewajibkan kita Mengikuti pendapat dia Maksudnya Imam Syafi'i tidak mengatakan kepada kita Hei umat yang ada di biak Kalian semua harus mengikuti pendapat saya Kalau tidak mengikuti pendapat saya, kalian keliru Tidak ada satu ulama mazhab pun Yang menyatakan seperti ini ya Tidak ada satu ulama mazhab pun Dari Imam Syafi'i, dari Imam Abu Hanifa Dari Imam Malik, dari Imam uh, Ahmad Tidak ada satu pun yang menyatakan seperti ini Namun yang mereka perintahkan adalah Ikuti dalil Seperti kata Salah satu ulama mazhab Imam Shafi'i, izah suhal hadith faq wa jika hadis tersebut sahih maka itu adalah mazhab namun pernyataan tadi tidak menafikan kita tidak boleh bermadzhab kalau bermadzhabnya itu tidak fanatik kalau bermadzhabnya itu cuma sekedar untuk cara mudah untuk belajar karena para ulama dahulu ulama mazhab lebih paham daripada kita kita baru lahir mereka sudah paham Al-Qur'an lebih dahulu mereka sudah paham hadis lebih dahulu mereka sudah paham berbagai macam hukum lebih dahulu oleh karena itu, pendapat mereka lebih pantas kita ikuti daripada pemahaman kita sendiri. Ya, pendapat mereka lebih pantas diikuti daripada pemahaman kita sendiri. Kita baru belajar. Kita baru memahami dalil. Mereka sudah dari dulu dan sudah membuat kesimpulan-kesimpulan hukum. Sehingga bermazhab tidak ada masalah. Yang penting tidak fanatik. Ya, yang penting tidak fanatik. Tidak fanatik di sini maksudnya apa? Kalau pendapat mazhabnya itu keliru, maka pendapat mazhab tidak diikuti. Kalau pendapat mazhabnya itu benar, ikuti. Namun kalau keliru, tidak boleh diikuti. Ikuti pendapat yang benar. Maka Ibn Taymiyyah itu pernah menjelaskan, tidak boleh ada yang punya keyakinan, kalau saya mengikuti mazhab syafi'i, maka selamanya saya mengikuti mazhab syafi'i terus, maka pendapat yang lain itu pendapat yang keliru, tidak boleh. Ya, Kalau Imam syafi'i itu keliru dalam satu hal, Ya, Imam Syafi'i itu keliru dalam satu hal Maka tinggalkan pendapat Imam Syafi'i Ikuti pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifa Ataupun Imam Ahmad Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti satu pendapat seperti tadi Maka saya jelaskan di awal Ya, Tidak ada Satu ulama mazhab pun Yang memerintahkan untuk mengikuti mazhabnya Itu yang harus diperhatikan Pertama kali Yang kedua Yang ulama mazhab perintahkan adalah kita ikuti dalil Namun yang ketiga Ini tidak menafikan kita untuk belajar dari ulama karena kita orang-orang yang masih belajar ya sehingga pendapat mereka lebih pantas kita ikuti namun dengan syarat tidak boleh apa tadi? Tidak boleh fanatik. Ya, tidak boleh fanatik. Kalau keliru, tinggalkan pendapat tersebut, ikuti dalil. Karena tugas kita itu mengikuti dalil bukan mengikuti pendapat. Pendapat tadi cuma kita sarana untuk belajar saja. Namun kalau ada pendapat yang lebih benar daripada pendapat mazhab kita, ikuti pendapat yang lebih benar. Ya. Ini yang harus jadi prinsip yang mesti kita pegang. Contoh misalnya dalam Mazhab Syafi'i, dalam masalah muamalah, dalam Mazhab Syafi'i kalau kita melakukan jual beli, Pak saya mau beli ini, maka ini harus pakai omongan, ada pernyataan saya beli, ada pernyataan saya terima. Coba kalau ini kita praktekkan saat ini, sekarang kalau di bandara itu cuma masukin uang, kemudian minumannya langsung jatuh, ada omongan atau tidak? Ada omongan dengan mesin atau tidak? Pak mesin saya beli 10 ribu air minum Aqua Pernah ngomong sama mesinnya seperti itu Orang gila nanti kalau ngomong kan Cuma orang gila, orang stres yang ngomong Maka uang jatuh tanpa ada omongan Pendapat Imam Syafi'i seperti itu tidak boleh Namun kalau mau diterapkan saat ini Sangat-sangat sulit Tidak bisa nanti bapak-bapak Mau belanja online itu tidak bisa Karena tidak ada omongan Paling cuma chatting kan Ngomong di Blackberry Ya atau WhatsApp, Pak, saya pesan seperti ini seperti ini, datang ke ATM, transfer uang. Kak, saya kasih beritahu, saya sudah transfer uang, mohon barang segera dikirim. Jawab, iya, saya akan segera kirim. Ada omongan enggak? Ada omongan enggak? Ada yang ngomong enggak di situ? Enggak ada. Enggak ada omongan. Transaksinya? Kalau kita praktekkan mazhab Syafi'i, bisa enggak? Tidak bisa. Pendapat mazhab Syafi'i kita tolak. Menyelisih dalil karena dikatakan dalam dalil yang kita pegang itu adalah saat transaksi seperti tadi adalah keriduan. Keriduan ini tidak mesti dengan omongan. Yang penting sudah suka sama suka. Yang satu serahkan barang, yang satu kirim uang sudah dikatakan sah. Ilah antakuna, tijarotan antarot diminkum. Kata Allah, yang penting jual belinya itu adalah saling diridoi satu dan yang lainnya. Itu saja. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Mau tanya yang lain juga boleh. Ya, tidak usah malu-malu, malu-malu nanti sesat di jalan. Nanti malah malu-malu, ingkar sesat. apa? Melucu Melucu Melucu-lucuan Ini bukan bukan yang ada baru sebenarnya Lepas Seperti yang saya tahu Bahwa hal tersebut Terima Tidak seperti Baik, uh, bercanda atau melucu, ya, ini perlu dirinci. Kapan bolehnya dan kapan tidaknya. Kalau bercanda di sini tujuannya untuk mempermainkan agama, maka ini seperti yang saya sebutkan ada nanti di halaman 48. Itu bagian dari mengolok olok ajaran yang tidak dibolehkan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang mengolok-olok Nabi Shallallam, disebut perutnya itu buncit, disebut para sahabat itu mereka itu munafik di medan perang, pengecut di medan perang, semuanya awalnya cuma guion, awalnya cuma bercanda. Namun masalahnya sini guion bawa-bawa agama yang dicela, yang diejek itu Nabi, yang diejek itu para sahabat. Maka ketika itu turun-turun ayat. Ya, itu turun ayat, yaitu surat uh, atau ayat 65 sampai 66. Walain saltahu mulai yang kuluna in nama kunenakunun alat. Jika kalian bertanya kepada mereka yang tadi guyon, yang tadi bercanda bahasanya kami cuma bercanda dan main-main. Jadi bawa-bawa nama Nabi saw dalam lawakannya itu cuma bercanda dan main-main. Nah -main. ini tercela. Namun sekedar untuk referencing saja, tanpa ada sama sekali menyinggung agama ya sama sekali tidak menyinggung agama sama sekali ya tidak ada ayat yang disinggung-singgung dipermainkan juga ya tidak ada bagian-bagian salat yang juga dipermainkan dia tidak guyon dengan tata cara salat seperti ini seperti itu walaupun dia cuma bercanda tidak boleh sama sekali tidak ada bagian agama yang disinggung cuma sekedar ya selingan saja biar ada tertawa sedikit biar ada senyum sedikit tidak ada masalah ya seperti itu di dibolehkan bahkan beberapa ulama juga di kalau kami dengar, ya, mereka dalam beberapa kesempatan membuat jamaah itu tertawa. Yang ketika ditanya tentang masalah ini jawabnya agak sedikit ini, tapi maksud jawabannya benar. Namun cuma dalam rangka bercanda saja membuat orang-orang tertawa boleh. Seperti itu yang penting bukan tujuannya mempermainkan agama. Adapun sebagian misalnya tayangan di televisi yang misalnya dalam acara stand up komedi, ya, yang ini. Biasanya, kalau orang sudah masuk dalam acara Sten Al-Kumiri, kemudian pakai-pakai agama bawa-bawa agama, itu biasanya tidak lepas dari mempermainkan agama. Nanti ada bagian ayat Al-Quran yang dilecehkan, bagian gerakan sholat itu nanti yang dilecehkan, beberapa ajaran nanti yang dilecehkan lagi. Ini jelas, mempermainkan agama. Nabi Rasulullah katakan, kalian ini kafir, ya setelah sebelumnya kalian itu beriman. Ya, kalian itu kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Lihat kisahnya nanti di yang halaman yang tadi saya sebutkan. Ini menjelaskan tentang orang-orang yang mengolok-olok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikafirkan dalam ayat dan juga oleh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dibedakan dua hal semacam tadi. Mungkin saya rasa cukup? Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ya. Bagaimana ketika orang-orang mengaku dirinya mengerjakan sunnah, namun ketika diperhatikan sangat jauh dari sunnah yang dilakukan Rasulullah Sallam. Nah dari pemahaman tersebut maka terjadi kebunagan di masyarakat. Bagaimana cara mengatasinya ketika ada kelompok yang benar-benar dengan pemahaman sunnah dan orang yang dia juga merasa yang dilakukan adalah sunnah. Ini pemahamannya masih apa? Pertanyaannya masih global. mengaku dirinya sebagai sunnah namun sangat jauh dari sunnah yang dilakukan oleh rasul ini tanya awat mestinya sunnah yang dilakukan oleh rasul itu apa bisa diperinci kalau ini sekedar sunnah yang dimaksudkan dengan sunnah di sini adalah ajaran Islam dan dia mengerjakan sunnah tadi itu yang dimaksudkan dalam mengerjakan ajaran Islam namun ketika Diperhatikan kok dia sangat jauh dari sunnah. Nah ini saya nggak paham nih maksud pertanyaannya. Mungkin bisa diperjelas lagi. Ada lagi yang lain? Kalau mungkin maksud pertanyaannya adalah kalau dalam masalah penampilan mungkin, ya mungkin dalam masalah penampilan, ya dia ngaku sebagai alus sunnah misalnya, namun penampilannya kok biasa-biasa saja. Nah ini yang perlu. Kalau mungkin yang itu yang ditanyakan, ya mungkin saya bisa jelaskan. Misalnya yang dima-tanyakan di sini misalnya dalam masalah penampilan apa? Kalau penampilan misalnya ada yang memakai baju koko seperti ini, kemudian memakai peci hitam sama seperti saya di depan, kemudian menganggap bahwa saya, saya ini tidak mengikuti sunnah, ya kalau memang keyakinannya seperti itu, saya bisa balik bertanya, apa dalil yang mengharuskan kita harus memakai baju jubah atau memakai peci putih? Ya. Kalau ada yang bisa tunjukkan dalil, maka saya bisa berganti pakaian saat ini juga. Ya, namun tidak ada yang bisa menunjukkan dalil kepada saya tentang hal itu ya. Jadi kenapa saya kalau datang ke mana mana memakai pakaian seperti ini Mungkin kalau yang dimaksud seperti itu ya, Ini karena menyesuaikan dengan orang-orang yang ada di tempat Kalau saya nanti saya berpakaian nanti aneh Bukan jadi kebiasaan orang di sini Kalau di sini menganggap saya orang Indonesia atau orang Arab Hah? Menganggap saya orang Indonesia atau orang Arab Indonesia kan Orang Indonesia Ini tidak dianggap aneh di sini Ya tidak dianggap aneh di sini. Ya kita pakai pucuk hitam seperti ini pakaian seperti ini tidak ada yang menganggap aneh. Saya masuk ke mana-mana tetap dianggap orang biasa kan? Tidak mungkin menganggap saya teroris juga kan? Tampang juga tidak ada teroris. Ya. Maka kalau menganggap bahasanya ada pakaian-pakaian khusus untuk laki-laki, maka harus datangkan dalil. Ya, harus pakai jubah tadi harus pakai pakaian panjang atau mungkin sampai terusan sampai ke bawah seperti orang Arab harus datangkan dalil. Asalnya Pakaian dengan warna apapun boleh, ya. Namun yang lebih bagus memang pakaian dengan warna putih, ya. Dengan penutup kepala dengan penutup kepala apapun juga boleh. Bentuknya mau pakai pecis putih, ya monggo silakan. Mau pakai pecis hitam juga, ya monggo silakan. Mau sarungannya juga dibolehkan. Tidak ada aturan. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan dalam berpakaian. Seperti melanggar misalnya apa? Ya, yang dilarang laki-laki itu memakai pakaian warna merah polos. Semuanya merah murni merah seperti merah darah tidak boleh. Ya, yang juga dilarang lagi adalah memakai kain sutra. Ya, kalau seperti ini yang dipakai jelas melanggar aturan. Selain itu, dibolehkan memakai pakaian apapun selama tidak ketat, ya, selama itu tidak menampakkan bagian dalam tubuh bagi laki-laki maka itu seperti itu dibolehkan. Ya, kalau yang dimaksudkan pertanyaan seperti tadi. Ada lagi Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini mudah benar, benar bermanfaat Dan kami tutup dengan doa kapratul majlis Subhanallahumma bihamdika Asyadu ala ilah ilah anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh